Ya para mari equipment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamda lillah nahmalu wa astainu wa atawakkalu wa na'udzu billahi min wa min sayyiati من يحدي لله فلا محطة لك ومن يجد الفلاحة لك وأجد أن لا إله إلا الله وأحب ذلك الشريكة وأشهد أن محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعضه Oh, Assalamualaikum Ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ya, pada tawa Marilah kita sedang biasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas limbahan kenikmatannya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini untuk melanjutkan pengajian berkaitan dengan dan ahli sunnah wal jamaah dan pada malam hari ini kita masih membahas berkaitan amalan-amalan yang bisa merusak akidah, amalan-amalan yang bisa menghancurkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan juga amalan yang bisa meningkatkan menguatkan akidah. Ya, dan pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan permasalahan amalan adabu. Ya. Adabu itu artinya adalah menyembelih binatang. Ya. Menyembelih binatang. Adabu menyembelih itu adalah artinya ya beli menyembelih itu mengeluarkan ruh ya, nyawa dengan cara mengalirkan darah dari leher di, di sebelih dengan niatan dan tujuan tertentu. Ya, ini arti menguburi. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Bapak, Ibu-ibu dan jemaah <tuh> yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala Amalan menyembelih binatang Ini termasuk ritual ibadah ya, Termasuk amalan ibadah Dan amalan ibadah menyebelih korban Korban okay, binatang, menyembelih binatang Itu ada di semua agama Dan para nabi-nabi Zaman dahulu sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun juga ada amalan kurban menyembelih binatang. Ini menunjukkan bahawa memang menyembelih itu adalah amalan ibadah yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilai ibadah. Ya, Nabi Adam itu Seperti kita ketahui Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama Yang Allah putus ke muka bumi ya, Nabi Adam Pada zaman Nabi Adam pun Ternyata ada Ibadah ritual Kurban binatang ya, Diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ya, Ini dalam surat Al-Ma'idah Ayat 27 Tentang kisah atau cerita Dua anak Nabi Adam Nabi Adam punya anak ya. Kalau dalam Al-Qur'an hanya dinamakan dua anak tapi dalam kisah dikenal dengan Habib qobin ya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'laihi ceritakanlah wahai Muhammad ya, Allah memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad untuk bercerita na naba' bani adam tentang cerita kisah dua anaknya dari Adam Ikor hmm. rabakurbana pada waktu kedua anak itu berkorban. Ya. Yang pertama Habil. Ya. dalam ini terkenal dalam cerita-cerita ya. Namanya Habil. Habil ini punya kambing yang banyak. Maka diperintahkan oleh bapaknya Nabi Adam untuk kamu berkorban kepada Allah Dengan suatu ibadah Maka Habib pun memilih Kambingnya yang gemuk Kambingnya yang bagus Untuk dikorbankan Untuk Allah Ini anak yang pertama Habib Kemudian anak yang kedua Habib Ini seorang petani Punya kebun, punya sawah Ya, gandum Maka kaum ini Berkorban dengan hasil gandum Tapi yang jelek-jelek Yang sudah busuk-busuk Ya, dipanen Dikumpulkan Dikorbankan untuk Allah Maka Allah Memerintahkan petir ya, Berdek Untuk apa Menyambar Mengambil kambing kambingnya Habib ya. Ini tanda diterima Korbannya Habib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? mengorbankan binatang yang bagus Sedangkan Habib itu korban Tanaman tumbuhan-tumbuhan Yang jelek-jelek tidak diterima Ya In korba kurban pada waktu mereka itu berkorban, patuhku bilamin ahad maka diterima dari salah satunya, ya, dari salah satu tadi yang berkorban dengan binatang kambing, walam yutaqal minal akor dan yang satu tidak allah terima karena dipilih yang jelek-jelek. Kalau ada kebetulan maka salah satu anaknya yang tidak diterima korbanya tadi, karena iri dendy kepada saudaranya, maka mengancam aku akan membunuh. Ya, karena iri kepada saudaranya, maka saudaranya tadi yang baik tadi berkata. Qala innam ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin sesungguhnya Allah itu menerima korban ya persembahan dari orang-orang yang berakwa yang memang Memilih korban yang baik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah menunjukkan kepada kita bahwa ibadah korban binatang, beli, menyembelih binatang itu sudah ada sejak dari agama, termasuk amalan ibadah, amalan ketaatan yang punya pahala yang besar. Dan juga kisah yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ya seperti yang telah kita kenal bersama Nabi Ibrahim. Ada mimpi, Allah Memberikan mimpi Untuk memerintahkan Nabi Ibrahim menyebelih Anaknya Ismail Ya, di dalam surat Sofa Ayat 99 Sampai 111 Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Falamma aslama Wa tallahu Niljerim Pada waktu Keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail itu telah menyerahkan dirinya rela untuk dikorbankan. Ya, Nabi Ismail sudah dibaringkan Siap di sebelah. Wanadainaru an ya Ibrahim, maka kami Allah memanggil wahai Ibrahim, kotsodjak daru ia, ya, kamu telah melaksanakan mimpi. Ya, memerintahkan Allah memerintahkan untuk menjebelik Ismail maka Ibrahim dengan pedas melaksanakan. Ina kala dikanda dzil sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berjuang baik. Ina hajalah warbala ulmudin sesungguhnya perintah itu hanya sebagai ujian. Saja yang nyata, wabda'ina mudzadhin alim maka kami ganti dengan seekor kambing yang besar. Ya, Nabi Ismail yang awalnya mau disembelih diganti oleh Allah dengan seekor kambing disembelih oleh Ibrahim tidak jadi Nabi Ismail yang disembelih. Ya, ini juga Nabi Ibrahim AS uh, Melakukan ibadah Menyembelih hewan Korban Ya maka Dari kisah-kisah ini Bapak-Bapak Ibu Menunjukkan kepada kita bahawa Menyembelih binatang itu Ibadah termasuk ibadah ya. Termasuk ibadah Dan ibadah itu Harus apa Diniatkan untuk Allah ya, Kalau ibadah itu harus diniatkan Untuk Allah Dalam rangka mencari pahala Allah Cinta Allah Takut terhadap adat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Ibadah itu Ditujukan kepada selain Allah ya, Seperti kita sholat Sholat itu ibadah Sholat itu ibadah Maka kalau kita sholat itu tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah. Samaimawani menyembelih itu ibadah. Maka pada waktu kita menyembelih juga tujuannya mengharap pahala dari Allah. Tidak boleh menyembelih ditujukan niatan kepada selain Allah. <tuh> ya, sekarang hukum-hukum menyembelih binatang ada macam-macam menyembelih -macam. ya, binatang itu hukumnya ada macam-macam yang pertama menyembelih binatang itu bisa merupakan ibadah yang mulia pahalanya besar sekali di sisi allah ya syaratnya apa atau dalilnya ya di dalam Surat Al An'am, Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kun katakan Wahai Muhammad, Inasolati sesungguhnya solatku walusuki dan sembelihanku. Ya, sesungguhnya katakan Muhammad solatku sembelihanku. Wa mahiyaya hidupku Wa mamati ma matiku Lillahi Hanya untuk Allah Rabbil Alamin Pencipta ya, Seluruh alam semesta La syarikalah Tidak boleh diberikan Kepada selain Allah ya, Ini berarti Menyembelih binatang itu harus niatannya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, ini ibadah dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan, menggandengkan, di gandeng ini antara solat dengan menyembelih. Inna solatih wanusuki sesungguhnya solat itu dan sembelihan. Niki para ulama lebih kau menjelaskan kenapa sebenarnya menyembelih itu digandengkan dengan solat. Terus dalam surat nabi itu surat al kaufat inna aqto inna al kaufat khasolli li, li rodiqa waan as. Solatlah dan sembelih dalam surat al-tawbah. Fasalli lirabika shalatlah wanhar dan sembelihlah. Dalam surat al-tawbah. Dalam surat al-an'am, Inna salati sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini juga dikandengkan antara salat dan menyembelih itu arthusipun Artinya adalah bahwa salat itu ibadah badaniyah. Ibadah Benda yang paling mulia itu sholat. Jadi benda fisik yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu adalah sholat. Kemudian kalau korban binatang menyembelih binatang itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu menyembelihnya. Ya, menawi bapak-bapak ibu-ibu, Ganda Harto punya uang tiga juta. Ya. Punya uang tiga juta. Uang tiga juta ini saya infakkan tiga juta untuk masjid atau untuk membantu orang miskin. Ya. Dengan uang 3 juta Untuk beli kambing 3 juta Anggap berarti kambing asal bisa, 3 juta beli kambing Kemudian kambing itu untuk korban ya. Maka pahalanya, pahalanya itu lebih besar yang korban Untuk kambing sama-sama tiga -sama juta Tiga juta untuk infat Tiga juta untuk korban binatang Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih mulia Yang korban Karena Ibadah Maria Yang paling mulia Di sisi Allah adalah korban binatang ya, Sehingga Dalam Ayat-ayat Allah menggantikan antara sholat dengan menyembelih. Sholat menyembelih. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala ibadat menyembelih ini bisa bertahala dengan syarat-syarat syarat tipu syarat. syarat nabol yang pertama menyembelih binatang dengan nama Allah Bismillah ya. dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala menyembelih binatang kambing sapi kura atau bernada kalau saya sakit kalau saya sembuh Bismillah orang yang sakit Kemudian bernadar bersumpah ya Allah, kalau saya sembuh saya akan menyembelih sapi. Ya, saya akan menyembelih sapi untuk saya sedekahkan. Ya. ini bernadar menyembelih dana. Ya, maka kalau sembuh wajib harus menyembelih sapi. Syaratnya apa? Bismillah harus dengan menyebut nama Allah. Kalau seandainya lupa, lalai atau tidak menyebut nama Allah, tidak boleh dimakan. Walaupun sapi, walaupun hartanya 14 juta dibuang. Karena tidak menyebut nama Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma la Allah Jangan kalian makan Daging-daging ya, binatang Yang tidak disebutkan Nama Allah ya, Walaupun Saya lupa ustaz Lani Ya mawon, Sama saja Lupa atau sengaja Kalau tidak menyebut nama Allah Tidak Boleh dimakan Harus bismillah ya Ini syarat yang pertama Kemudian yang kedua Niatnya itu untuk mengagumkan Allah Cinta kepada Allah Mencari pahala kepada Allah Dan takut akan ada siksa Allah ya, Bismillah untuk Allah ya, Jadi tidak cuma bismillah saja tetapi untuk siapa? Niatan kamu menyebeli itu untuk apa? Untuk siapa? Berkorban untuk Allah, mencari para Allah agar terhindar dari kemurkaan Allah <tuh> ya. nah, Inna al-amalu bin niya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat niatnya <tuh> Kemudian yang ketiga sesuai dengan syariat Allah ya aturan-aturan dari Allah membeli pisonya lanjini itu di sak terlanjut yang tajam ya kemudian binatangnya diposisikan yang baik ya kemudian menghadap kiblat ada aturan-aturan pada waktu membeli binatang ya maka Korban menyembelih binatang yang syaratnya terpenuhi bismillah Kemudian tujuannya untuk Allah sesuai dengan sunnah-sunnah nabi Itu ibadah yang mulia, yang besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sehingga Allah senantiasa menggandengkan tadi sholat dengan menyembelih binatang Kemudian yang kedua, Guru bapak Ibu-ibu. binatang ini bisa berubah menjadi dosa kesyirikan. Kalau syirik berarti dosa yang besar. La nah, innallaha la yaghfiru al Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa yang paling besar. Antazilallahu nidzan wa huwa qolaq. Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Adalah engkau menyekutukan Allah. Dosa terbesar. Innaman yusyrik billahi faqat harrama 'alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Barang siapa yang melakukan menyembeli tuhan ini dengan tata cara seperti ini Dia termasuk dosa kesyirat Ya bagaimana Kalau menyembelih binatang itu Diniatkan bukan untuk homo ya, Walaupun dengan bismillah Walaupun bismillah Tapi tujuan niat Wanten mana dalam hatinya untuk mengagumkan kepada selain Allah Contohnya apa? Bulan Suroh Sasi Suroh di Laut Gildo Ada Apa itu? Eee, bila Apa? Sampir atau Kebo ya Kebo Kebo di bawah kepanjai selatan Di sembelit Rauh pakai bismillah atau enggak bismillah sama saya bismillah. bismillah Kemudian kepalanya dilempar ke laut Untuk apa? Ini untuk Nyilorok itu dia Selamat Tidak ada bencana Aman, tenteram ya. Walaupun bismillah Tapi kalau tujuannya Untuk mengagungkan Selain Allah Dalam rangka mencari keselamatan Bukan dari Allah maka itu termasuk syirik akbar ah, dus dan yang sangat besar dan pelakunya kekal di neraka ya <tuh> misalnya waktu tadi eh, banyak kecelakaan motor tak berdaya orang jatuh meninggal kemudian disembelihkan air agar ini eh, jalan ini masjid ini tidak banyak kecelakaan. Ya, bisa beredar ayam. Bismillah, kemudian dibuh diperapakan itu biar aman, tidak ada kecelakaan. Ya, ini juga termasuk berarti niatannya e, biar aman itu untuk siapa dan siapa yang memberikan keamanan? Itu bukan kepada selain Allah. <tuh> ya nah ini seperti itu juga termasuk amalan-amalan yang merusak akidah merusak taubat kita sama saja ya untuk tadi di laut tidur atau ada orang sakit kemudian biar penyakitmu sembuh itu kamu ada sesuatu di dalam tubuhmu sembilin ayam sembilin ayam bismillah biar sakitnya sembuh Biar hilang, yang ganggu Biar jinnya, biar hilang, biar pergi Ini terpasuk Seperti itu tidak boleh Bangun rumah, baru Biar aman, tentara Sama biar beri binatang Biar tidak ada yang ganggu Ini berarti Ada rasa takut, ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa Subhanahu wa ta ta'ala <tuh> Ya, seperti itu bawden pak tidak boleh. Dan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La anhu Allahu mandalah di royi Allah. Allah melaknat, ya, itu artinya. Mengusir dari rahmat Menjauhkan dari rahmat Allah Tidak diberikan kasih sayang oleh Allah Bagi siapa? Mandalah orang-orang yang menyedi Liyahilillah Tujuannya bukan untuk Allah Bukan mencari keselamatan dari Allah Karena ada rasa takut kepada yang lain Atau yang bau reksa Atau yang Atau sesuatu yang takut <tuh> ya Biar ya, selamat Biar ya, kenderaan dari yang lain-lain Kepada selain Allah Ini dilahkan oleh Allah Dan termasuk dosa Kesir Ya ini yang kedua Awalnya ibadah pahalanya besar Yang kedua bisa dosa Yang sangat besar ya. Kemudian Yang ketiga adalah agar tu dengan Bismillah, ya, tetapi niatannya untuk sesuatu yang mubalik, seperti menyembelih binatang, ya, untuk jualan, terutama penjual ayam, menyembelih ayam Bismillah, saya mau jual di pasar, boleh boleh saja, tujuannya untuk jualan. Kemudian ada orang menyembelih binatang karena ada tamu, ya, menyembelih kambing ada tamu datang saya sembelihkan kambing Bismillah niatannya untuk memuliakan tamu boleh bagus. Ya Aqiqoh punya anak menyembelih kambing ya Bismillah naam itu bagus sunnah. Ya tidak ada rasa takut kepada selain Allah tidak ada penganggungan pada selain Allah ya, untuk <coughs> melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu suatu hal yang mubah, boleh dan bisa sunnah. Nah, Rasulullah s.a.w. mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuqrid daifan daya ziarah yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah memuliakan Menghormati tamu-tamunya Dengan dikasih hidangan Ayam, kambing, apa yang lain Untuk memuliakan tamu Yang ditanda iman Kepada Allah dan hari akhir Ya, Ini kalau Bapak Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu keamanan Yang bisa Merusak tauhid Merusak akidat Kita adalah Adzatni penyembeli Untuk selain Allah Dengan ada rasa Pengurupatan pengagungan Atau rasa takut Biar tidak terkena bencana Atau yang lain ya karena jalur itu ibadah ya, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai di sini yang bisa kita bahas pada malam hari ini <coughs> sebelum kita akhiri silakan jika ada pertanyaan gitu. Ya. Oh. Walhazanatu bi asri amdalih dan satu kebaikan itu dilipatgandakan sepuluh pahala. Alif lam mim. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan alif, alif itu tadi berarti kasaraf. Ya. Alif lam mim, alif itu sepuluh pahala, lam itu sepuluh pahala, mim sepuluh pahala. Ya kalau Al-Qur'an itu lebih baik ada Arabnya Ya karena kalau kita baca Al-Qur'an Satu huruf itu sepuluh pahala Ya seperti itu Allah Ta'ala Alam Kalau artinya saja ya boleh tetapi Tidak dapat pahala seperti kalau Hingga huruf Arab secara langsung Nah ya salawat dan salam yang bisa kita bahas kita semoga bermanfaat subhanallah walhamdulillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa